Pak Handi, selamat siang. Komentar Anda, Bapak? Ya, mengenai Indonesia itu paling s o k di dunia itu nomor satu dia Oke,、okay, thank you. Baik, terima kasih. Pak Tony, selamat siang. Siang. Ya, idenya sih bagus ya. Itu bagus. Cuman, mesti dilihat dulu dampaknya ya. n a r produksi minyak menurun, otomatis income menurun. Dan yang gampang-gampang aja lah. Kita lihat itu Metro Mini sama si k o p a j a a p a dia punya kabut sutra umum t u h tiap hari masih ada di jalan itu aja yang diurus dulu lah mobil jangan sampai k e l a p a k e l a p itu banyak sekali itu itu kadang g a k metrom ini tuh sampai mobil kita ketutup semua itu kabut sutra umum makasih baik, terima kasih Bapak Dr. Manolo, selamat siang iya silahkan kalau komentari gitu ya harusnya memang Indonesia lebih bijak ya Uh, bangsa kita lebih bijak karena saya lihat sebenarnya kita punya lahan cukup luas tapi n gak g bisa d i m a n f a a t k a n tapi sekarang malah kelapa sawit benar, kalau mau ditutup itu benar-benar sangat bodoh saya bilang pemerintah karena itu menjadi detika yang sangat besar jadi saya bilang pemerintah memang sangat-sangat bodoh sekali ngambil keputusan ini terima kasih、hmm. baik, terima kasih Bapak Arifin, selamat siang ya,、uh, setahu saya monstrium ini ada intent Dari lembaga internasional、hmm. Dan kalau dibilang Indonesia memang niatnya untuk lingkungan Ya seperti yang tadi Bapak itu bilang Niatnya n gak g jelas Itu Metro Mini semua itu Itu udah bukti Kalau、hmm. kecil gak bisa tanganin Mau tanganin hal besar Berarti menurut saya tujuannya cuma satu Insentif dan korupsi、hmm. i Terima u aja. Baik. Masih. t kasih Pak r u d i selamat siang Siang. Ya, ya Pak r u d i silahkan Ya kalau pemerintahnya yang bodoh ya presidennya diganti ya m a orang baru.、Uh -huh. Baik terima kasih Bapak Hari selamat s siang. Ya ya komentarnya cuma、uh -huh. teoritoh yang p i n t e r banyak teori-teori frakte -teori. itu ngomong、no, kosong semua tuh.、Uh -huh. Jangan terlalu banyak teori lah gitu aja. Terima k a Baik Pak Joni silakan. Ya begitulah gaya presiden kita apa itu. パーレオシーラガン Gitu, Jika... Pak Andre s i l a k a n Siang s i l a k a n Memang ini Tanahnya baik ya, Tapi terjadi erosi Di mana-mana di Papua y a mana terjadi Penambangan liar secara besar-besaran Ternyata Papua juga Yang ternyata tanahnya Tinggi terjadi Banjir Itu pemerintah harus バラあげて、ウォーミャービス、パンキュポミト、ポ m キュポマキャ、パンキュポミト、パン b o ポマキャ、パンキュポミト、パンキュポマキャ、パンキュポミト、パンキュポミト、パンキュポミト、パンキュポミト、パンキュポポンキポンキュポミト、パンキュポミト、パンパンキュポミト、パンキュポミト、パンキュポミト、パンキ terus、so, uh, Pemerintah harus menggalakkan、uh, Evoitasi yang bisa berbicara Yang saat ini dilakukan、saran. Ya Pak, Andri. terima kasih Pak Andri Pak Walio, s i l a k a n Ya, selamat siang Pak Biar lalu saya sih uh, Apa b e r s a h、uh, a a n b a w a lingkungan itu penting Saya rasa Kalau seandainya tingkat pengangguran berlebihan、uh, Terlalu berlebihan ya Alasan seperti itu Terlalu dipolitisir lah, saya bilang Cuma yang saya pikir lingkungan lebih penting、kan? Artinya kita juga Enggak t e r f o k u s dengan Perkurang、uh, kelapa sawit Jadi、uh, banyaklah di sektor-sektor lain Yang penting rakyat kita tuh Ingin berusaha、uh, apa, tidak, tidak berpasokan dengan satu Kenapa?、Uh, jangan di,、uh, di apa di、uh, Yang di Papua ini Di Sumatera a p a di Kalimantan Banyak sekali hutan g kita Habis Pak, ya artinya Ya k a l a u Saya ngomong mungkin n u n g g u kiamat ya Terlalu ekstrim kali Pak, terima kasih Pak Ya terima kasih Pak Walio, Pak Hasan s i l a k a n Ya dengan Pak Hasan Pak Ya s i l a k a n Pak Hasan Ya negara kita ini emang negara Nggak punya rencana Pak Semuanya m e m a n g parsial-parsial aja Gitu, jadi saya lihat Memang presidensi ini yang nggak tegas s i d a k banyak hal Ini negara ini perlu kita m e m a s i Pak Pak ya, Joni,、baik. selamat sore Selamat sore Ya s i l a k a n パラーンに行くんだ。Esto, マラソルの人たちは、ママヤーズの人たちは、ママヤーズの人たちは、ママヤーズの人たちは、ママヤーズの人たちは、マ a ヤーズの人たママヤーズの人は、ママヤ m a t 人たちは、ママ a ーズの人たちは、ママヤーズのママヤーズの人は、ママヤーズの人たちは、ママヤーズの人たちは、マママヤーズの人たちは、マママヤーズの人たちは、マママヤーズの人たちは、マママヤーズの人たちは、ママママヤーズの人たちは、ママママヤーズの人たちは、ママママヤーズの人たちは、マママママママママヤーズの人たちは、マママママママママママ カラーネガラジダネブロムサーティンとブラボン、ドラム、スプリプロトーク、コーチオ、ソーラ、オスドラス、バゲイカ。カラーネガラジダネブードラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ドラム、ド アメリカ、カナダ、ヨーロッパのスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、日本のスバゲンは、 amelihara alamnya kayunya tidak boleh d i e k s p l o i t a s i sementara mereka masih u a dulu ini tidak fair jadi kalau memang negara-negara maju itu kalau b e r i t a moratorium pertambangan hutan dan sebagainya mereka ini t a s i h mereka apa si kontribusinya m e n j u a l a n karbon itu hanya masih teori penjualan karbon dari hasil hutan Indonesia sampai sejauh ini tidak belum ada realisasinya, syaratnya itu luar biasa berat, paki tangan, kepala, s e m u diket kita n gak boleh menerbang、uh, pohon sembarangan tanpa izin daripada mereka pada kita masih membutuhkan pembangunan jadi ini semuanya kita diatur oleh negara asing dan kalau so presiden ini tidak menyimak lebih dalam apa yang diinginkan oleh asing itu kita nanti semuanya di ブルマさんやモルタイ a ップスポット。い e いや、これ。いや、これ。いや、これ。いや、これ。いや、これ。いや、これ。いや、これ。いや、これ。いや、これ。いや、これ。 山崎は7年、あらら、reformisti と、あらら、あらら、reformisti。マレカ、アパパイアン、バイクル、アポスタン、イランカン、カベ、イランカン、キャラマチャン、スカランディ、キムカナジー、ゲリマレカ、パタムヤ、7年、アパイアン、サジャニスカランディ、マカシアラ、ビジョン、ビジョン、ビジョン、ビジョン、ビジョン、マン、オピニアン。